Taba'a bismillah Jam'u taksir <coughs> Kata beliau di sini huwa madalla 'ala aksara minasna ini awisnata ini ma'a tagiri ma fi suratil mufradi inda jam'ihi jadi, jama taksir itu adalah setiap kata yang menunjukkan bilangan lebih dari dua untuk laki-laki atau lebih dari dua untuk wanita. Jadi, jama taksir ini bisa berlaku untuk laki-laki, juga bisa berlaku untuk wanita. Tetapi, ketika terjadi jama taksir ini, itu harus ada perubahan bersamaan dengan terjadinya perubahan visurotil mufrod dari bentuk mufrodnya. Jadi lafadz mufrodnya itu ada berubah berbeda dengan jamak muzakkar salim atau dengan jamak muannas salim. Kalau jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim lafadz mufrodnya tetap seperti itu. Hanya dengan menambah waw dan nun Atau yak dan nun Atau dengan menambahkan alif dan ta Pada akhir lavan ufrodnya Kalau jama taksir tidak Ketika dia menjadi Bilangan yang menunjukkan lebih dari dua Untuk laki-laki atau wanita Bentuk ufrodnya itu harus Berubah Indah jam ih Ketika dia dijamakkan. Ya, Ketika dia dijamakkan. Di Wahdatagi royaku nabizya dati awib aw bin nakoksi aw bil musawati. Dan perubahan ini itu bisa jadi dengan menambah. Ya, terjadi perubahan karena menambah. Jadi asalnya misalkan dia tiga huruf, ini menjadi empat huruf atau lima huruf. Aw bin atau dengan mengurangi. Jadi asalnya dia empat huruf menjadi tiga huruf, ya asalnya dia empat huruf menjadi tiga huruf. Au bil Musawati atau tetap sama, ya antara lafadz mufrad dan lafadz jamaknya. untuk bentuknya itu, untuk bentuk hurufnya tetap sama gitu. Kalau mufradnya tiga Jamaknya juga tiga, paham? Tetapi di sini maksudnya bil musawa, yaitu ketika dia sama. Kalau kita lihat dalam kitab yang lain, ya bil musawati ditambahkan di situ ma'ā bil musawati biikhtilafī harokatīh. Ya bil musawati bil ikhtilafi bi ikhtilafi harakatih ya jadi hurufnya tetap sama tetapi dengan terjadi perbedaan harokat hurufnya sama harokatnya berbe berbeda itu namanya yang diinginkan bil musawah oleh beliau di sini jadi hurufnya tetap sama. Kalau di sana tiga, ketika mufrad maka ketika jamak juga tetap tiga. Tetapi bihktilafi harokat iha. Tetapi harokatnya itu berbe berbeda. Kalau di sana harokatnya yang pertama misalkan dengan fathah, maka di sini nanti ketika di jamak harokat yang pertamanya dengan domma. Contoh aziyada, az contoh dengan menambah seperti kolamun ini mufradnya. Ketika di jamak menjadi atqalamun. Ya, ketika di jamak menjadi atqalamun. Kemudian alimun menjadi ulama'u, tiflun menjadi atfalun. Nah, sini ini lafadz dari cara menambah, bentuk dengan cara menambah. Kemudian dengan cara mengurang, ya wa naqasu. Yaitu seperti kita bun menjadi kutubun, kita bun empat huruf, paham ini? Tapi ketika dijamakan menjadi kutubun hanya tiga huruf. Rasulun menjadi rusulun, ini mengurang, ya, mengurang kalau dalam bahasa kitab yang lain mengurang dengan bersamaan terjadinya perubahan harokat, ya mengulang dengan terjadinya perubahan harokat. Kemudian wal musawah yang namanya musawah yaitu tetap sama, maksudnya hurufnya apabila ketika mufrad tiga maka ketika di jamak taksirkan juga tetap tiga, tidak ada berbeda. Perbedaannya nanti hanya di harokatnya. Kalau harokatnya pun nggak berbeda ya kita tentunya nggak bisa membedakan ya mana lafaz jamak mana lafaz mufrad, mufrad seperti asadun menjadi usudun. Asadun tiga huruf, usudun juga tiga huruf. Apa yang membedakan antara lafaz mufrad dengan lafaz jamaknya adalah harokat Makanya tadi kita tambahkan bi ikhtilafi ya harakatiha. Meskipun dia sama tetapi dalam sisi harokat itu berbe berbeda. Namirun menjadi numurun. Namirun Tiga huruf. ya. Numurun juga tiga huruf. Ya. Kemudian yang selanjutnya. Masa babu tasmiyatihi bit taksiri. Apa sebab? Jama' taksir dinamakan dengan jama' taksir. Kenapa jama' apa sebab jama' tersebut dinamakan dengan jama' taksir? Itu. Apa sebabnya gitu? Kok bisa dia dinamakan dengan jama' taksir? Summiya bidzalika alat tasybihi bitaksiril a niyati. Ya. Dia dinamakan dengan yang demikian itu Karena dia itu menyerupai dengan taksiril ilahi, yaitu pecahnya sebuah bejana. Ya. Jadi ketika pecahnya sebuah bejana, paham? Maka akan apa nih? Terjadi banyak perubahan bentuknya. Maka jama taksir ini juga dinamakan seperti itu. Karena ketika dia menjadi jama, terjadi banyak perubah perubahan di dalamnya entah dengan menambah, dengan mengurangi atau dengan berubah huruf Kalau jamak muzakkar salim enggak, hurufnya tetap. Ya, jamak muannas salim juga enggak. Mufradnya lafadznya enggak berubah, hurufnya enggak berubah, harokatnya juga enggak berubah Muslimun muslimuna tetap. Paham ini? Muslimatun muslimat muslimatun Tetap Tidak ada yang berubah nah, Dia ini dinamakan dengan jama taksir Karena seolah-olah dia itu Ditasbihkan Diserupakan dengan sebuah bejana yang pecah Paham? Sehingga Ketika ada suatu bejana Yang mungkin terbuat dari tanah itu Misalkan kita buat Ataupun yang semisal dengan itu ya, Sebuah wadah lah, ya, Piring atau yang semisalnya Kemudian kita jatuhkan Kemudian dia pecah Maka perubahannya nanti kalau disusun-susun kembali sudah ada yang berubah. Makanya dia dinamakan dengan jamat taksir karena itu. Di anna taksira karena pecahnya dia paham, pecahnya dari aniyah itu kembali ke aniyah tadi bacaan tersebut. Innamahuwa izalatu Jadi ketika pecahnya benda itu salah satu bagian dari bejana itu ada yang hilang. فَلَمَّ أُوْزِيلَ نَظْمِ الْوَاهِدِ فِي هَذَا الْجَمْئِ maka tatkala ada satu bagian dari huruf pada jama' ini yang hilang. سُمِيَ جَمْءَ تَقْسِرُ maka jama' itu dinamakan dengan jama' taksir. kita pun menjadi kutubun karena ada satu bagian dia yang hilang. Ketika dia dipecahkan menjadi jama, ada bagiannya yang hilang sehingga hurufnya tidak sempurna dinamakanlah jama taksir. Sama sebuah wadah, sebuah piring ataupun mangkok misalkan kita jatuhkan, kemudian dia pecah gitu, tak? kemudian kita susun kembali ada nanti yang kurang di situ, ada yang hilang. Begitu juga lah jama tak taksir. Ketika dia di. Apa? Dipindahkan dari lafadz mufrad ke lafadz jama, ada salah satu bagian dari bagian mufrad itu yang hilang ketika dicamakan. Baik yang hilang itu dengan hurufnya, atau bertambah hurufnya, atau yang hilang nanti harokatnya, gitu. Paham? Aslinya harokatnya tidak seperti itu. Ini berpindah hilang berubah menjadi harokat yang lain. Itulah sebab kenapa dinamakan dengan jama taksir. Kemudian, anwa'u jam'it taksir. Jenis-jenis dari jama taksir. Di sini beliau menyebutkan ya, bahwasanya jama taksir itu hanya ada dua bagiannya. Kata beliau di sini, anwa'u jam'it taksir, terbagi menjadi dua. Ada jam'ul killah, ada jam'u kasro, ada jam'u kil latin, yang kedua ada jam'u kasro tin. Ditulis yang ketiga, muntahal jumui. Ya. Yang ketiga, pembagian yang ketiga, dinamakan dengan, muntaha, pakai alif maksura ya, Muntaha al-jumu'i. Jadi ada jam'u killah. Ada jam'u kasrah. Ada muntaha al-jumu'i. Intaha. Muntaha pakai alif maksura. Al-jumu'i. Nanti kita perinci satu-satu itu. Sekarang, awalan Jam'ul Killah. Yang pertama, ada namanya Jam'ul Killah. Hua Jam'un yutlaku alal adadi al-qalili min salasatin ila ashratin. Jamukillah jam itu adalah setiap jamak yang diitlakkan pada bilangan yang sedikit. Jadi jamukillah ini adalah jamak yang penggunaannya nanti bilangannya itu sedikit. Min salasatin ila ashratin dari angka tiga dari bilangan tiga sampai bilangan sepuluh paling banyaknya. Ya. Yeah. Jadi yang namanya jam ukiila itu adalah setiap kata yang maknanya itu mengandung bilangan paling sedikit tiga paling banyak sepuluh. Ya, yantahi kalau dalam kitab yang lain itu dikatakan, ya, min salasatin yubda'u min salasatin wiyantahi biashratin. Dimulai dengan bilangan tiga dan berakhir di bilangan sepuluh. Jadi paling banyak sepuluh di situ. Itu namanya jam'ul jam'ukillah. Yang pertama, kata beliau. Yang selanjutnya, awzanu jam'ilqillah. Wazan-wazan dari jam'ukillah. Jadi dari wazan-wazan ini nanti kita bisa mengetahui... Dia itu wazan untuk jamak taksir. Jadi nanti kan jamu kila atau jamu kasra semuanya ini adalah wazan yang memudahkan bagi kita mengetahui ini jamak taksir. Paham ini? Kan kalau jamak muzakkar salim faedahnya mudah ya. Kalau setiap kata diakhiri dengan waw dan nun, dan atau ya dan nun, maka dia adalah jama' muzakkar salim. Kalau jama' muannas salim, setiap kata yang diakhiri dengan alif dan ta. Jadi terlihat gitu. Nah kalau dalam jama' taksir kan kita sudah mengatakan jama' taksir kan tidak ada kaidahnya ya. Harus banyak lihat ke kamus gitu. Paham? Sehingga kalau kita lihat di kamus munawir nanti, ketika ada sebuah kata sebelahnya ada huruf jim, maka yang jim itu adalah jama' taksirnya gitu. Artinya jama taksir itu harus banyak melihat kamus sehingga kita tahu ketika kita jumpa sebuah kata oh ini jama taksir gitu. Paham? Tapi di sana ada kaidah yang lain gitu, yang kalau kita buat ringkas gitu. Tinggal kita hafalkan wazan jam'u kila dan wazan-wazan dari jam'ul kasrah. Maka pasti dia jama taksir. Karena jam'u kila ataupun jam'ul kasrah dia itu jama taksir. pam ini seperti contoh afilatun wazan pertamanya ya ya contohnya nanti To'amun menjadi ataimatun ya ta'amun satu makanan ataimatun banyak makanan afilatun berarti setiap ada kata yang ikut wazan afilatun secara asalnya dia adalah wazan untuk jamak taksir. Khususnya dia jam'ul jam'ul qillah. Pintu itu ditutup enggak, Bu? Ya, seperti ta'amun menjadi ataimatun. atau seperti amudun menjadi amidatun ya amudun menjadi amidatun kemudian wasean yang kedua afulun ya seperti contohnya nanti bahrun ya Bahrun menjadi abhurun, ya. Bahrun, laut menjadi abhurun. Af'ulun itu jamaah kila dan dia termasuk jamaah taksir Kemudian afalun, ya. Afalun. Contohnya nanti seperti unukun pakai kaf unukun menjadi a nakun ya unukun menjadi a nakun alun unukun menjadi a nakun Kemudian contoh yang keempat adalah Fi'latun ya? Fi'latun Contohnya situ nanti adalah Waladun menjadi Wildatun Gulamun menjadi Gilmatun Sobyun menjadi Sibiatun Jelas? Ini Bentuk dari Jamukillah Dia ada empat, empat wazan Kemudian sanian yang kedua Jam'ul ul kasroh, ya jam ut taksiri, walahu auzanun kasirotun wahiya goirul killati ashharuha ma'ali. Wah ini banyak ini wazannya 15 belas. Definisinya beliau di sini beliau mengatakan gini jam ut kasroh jam kasrah, itu adalah jama taksir walahu awzanun katsira dia itu punya wazan yang sangat banyak jadi jama taksir ini jamak jamul kasra ini punya wazan yang sangat banyak dan yang namanya jamul kasra wahia ghairul qillah dia bukan jamukillah gitu kalau jamukillah tadi kan dari bilangan 3 sampai bilangan 10 nah, kalau di jamul kasra ya bukan jamukillah gitu yang jelasnya dia harus diawali dengan bilangan bilangan 3 itu Asyharu hama yali. Yang paling masyur dari wazan-wazan adalah berikut ini. Kalau ada definisinya yang mudah begini. <tip> Huwa ma yubda'u bis wala Walaniha yatalahu. Huwa ma yubda'u bis salasati. Jamul kasroh adalah setiap jamak yang diawali dengan bilangan tiga, wala nihayatalahu dan tidak ada ujungnya, tidak ada batasan akhirnya. Jelas? Diawali bilangan tiga, tapi tidak ada batasan akhirnya. Itu. Berapa batasan akhirnya? Enggak ada. Jelas, Itu nama Jamul Kasro Kalau Jam, Jamu Kila tadi Diawali bilangan tiga Berakhir di bilangan sepuluh Kalau Jamul Kasro Diawali bilangan tiga Dan tidak ada batasannya nah, Di sini beliau menyebutkan ada Beberapa wazan Yang pertama seperti Fu'alun ya, Gurfatun menjadi Gurofun Kemudian fi'alun seperti hijjatun menjadi hijajun. Ya. Kemudian faalatun seperti sahirun menjadi saharatun. Faalatun seperti kotilun menjadi kotla. Kemudian fi'alatun ya, seperti kirdun menjadi kirodatun. Kemudian fu'alun seperti koriun menjadi kurraun. Ya. Kemudian fu'alau seperti bakhilun menjadi Bukholau, kemudian Afilau menjadi Azizun menjadi A'izzau kemudian Fi'Alun menjadi dari Saubun menjadi Siaun, ya, kemudian Fu'Alun Ahmaru menjadi Humrun, Fu'Alun Soburun menjadi Suburun, kemudian Fu'Alun Fu'Alun seperti Soimun menjadi Suwamun fu'ulun dari namirun menjadi numurun ya namirun menjadi numurun kemudian fi'lanu seperti gulamun menjadi gilmanun kemudian fu'lanun seperti zakarun menjadi zukronun. ini lafat dari jam'ul kasrah ini lafat-lafat yang paling masyhur ya Kemudian sekarang kita bahas Muntahal Jumuh. Ditulis definisi dari Muntahal Jumuh. Huwa kullu jam itaksirin. Ya. Yeah huwa kullu jam'u taksirin ba'da alifi jam'ihi ba'da alifi jam'ihi harfani ba'da alifi jam'ihi harfani ini definisinya dulu ya. Nanti kita buat kesimpulannya. Jadi muntahal jumuh. Dia itu adalah setiap jama taksir. Yang setelah alif jama'nya ada dua huruf. Alifnya di situ fungsinya untuk menunjukkan jama' Setelahnya itu ada dua huruf yang berharokat. Contoh, dirhamun menjadi darohimu. Ya, dirhamun menjadi darohimu. Jelas, jadi. Hua huwakullu jam'itaksirin, muntahal jumu adalah setiap jama taksir, yang setelah alif jamaknya itu ada dua huruf yang berharokat. Seperti, dirhamun menjadi darohimu. Setelah alif, ada dua huruf, ha dan mim, dan semuanya berharokat. Paham? Kemudian selanjutnya, aw salah satu ahrufin. Atau salah satu ahrufin. Wastuha yaun sakinatun. Wastuha yaun sakinatun. Atau setelah dia, setelah alif, itu ada tiga huruf. Tapi huruf yang di tengahnya, wastuha, huruf tengahnya, ya yang sukun. Ya. Setelah alif, ada tiga huruf. Tapi huruf yang tengahnya, itu berbentuk huruf ya, kemudian berharokat sukun. Contoh, dinarun menjadi dananiru. Dinarun menjadi dananiru Jelas? Terus wayusamma Sigota. muntahal jumu. Ya, wayusamma dan dia dinamakan dengan Si Muntahal Jumu' Dia dinamakan dengan Si Muntahal Jumu' Jadi perhatikan Definisinya tadi sudah disebutkan Dia adalah setiap jamak taksir Yang setelah huruf alif jamaknya itu Ada dua huruf yang berharokat seperti dirhamun menjadi darahimu. atau ada tiga huruf, tapi huruf yang di tengahnya itu namanya hurufnya adalah huruf ya yang disukun, seperti dinarun ya menjadi dananiru. Dan ini wayusa masih gotaljumu, ya wayusa masih gota muntahaljumu, dan dia dinamakan dengan si gota muntahaljumu, ya dinamakan dengan si gota muntahaljumu. Ya, kalau kita buat ringkasnya gini ya. Sigamuntahal jumu atau yang kita sebutkan juga termasuk bagian dari mamnu' minas sarfi yang ikut mafailu atau mafailu. Jelas? Itu adalah bagian dari muntahal jumu. Ya, jadi ada jamu ada jamul Kasro ada muntahal jumu ketiganya ini perlu diingat ketiga-tiganya ini semuanya adalah jamak taksir ya ketiga-tiganya ini semuanya adalah jamu taksir di sini yang perlu kalian perhatikan kita kan kenal lafadz sigomuntahal jumuk dengan dua wazan saja biar mudah kan mafailu atau mafailu Jelas? Nah. Kalau kita hanya patokan dengan huruf mimnya, itu nanti akan terjadi permasalahan ketika praktek. Kenapa? Karena ketika anak kami praktek sama Ikhwan, sama kawan-kawan yang lain, didapati permasalahan itu. Ini sigo muntah haljumu, tapi kawan ini nggak bisa membedakan kalau ini adalah sigo muntah haljumu. Kenapa? Karena huruf pertamanya itu bukan huruf mim. Anak kasih contoh. Seperti Afdolu. Afdolu. Untuk jama taksirnya nanti itu Afabilu. Mafailu. Tapi didauli dengan alif. Afabilu. Dia enggak tahu kalau ini jama taksir. Dia enggak tahu kalau ini Sigo Muntahal Jumu. Kenapa? Karena yang dia tahu Sigo Muntahal Jumu itu. Seperti majlisun menjadi majalisu. Masjidun masajidu. Mafailu. Dengan huruf mim. Kenapa ini dengan huruf alif? Gitu. Jelas. Makanya kalau si gomuntahul jumuh itu wasannya afailu, tafa'ilu, fa'alilu, atau fa'alilu. Sebenarnya kalau diringkaskan, mafa'ilu sama mafa'ilu. Kalau diringkaskan gitu. Tapi yang kalian perlu perhatikan jangan berporos di huruf mimnya gitu. Karena sigo muntahal jumu sebenarnya enggak ada lafaz itu. Lafaznya itu sebenarnya afailu. Ya, seperti Afdolu menjadi afadhilu. Ya, afadhilu dengan, al, dengan alif gitu. Dan ini masuk dalam sigo muntahal jumu. Atau seperti Wazannya lagi ya, tafailu. Eh, tafailu. Ini kalau kita buat wazannya sebenarnya dia ikut wazan mafailu, ya kan? Tapi dalam prakteknya nanti mufradnya tasbihatun. Ini mufrad. Jama taksirnya yang ikut munsyikun muntahal jumuk tasabihu, tasabihu. Coba Tasbihatun jamak taksirnya yang sigo muntahal jumuk tasabihu Sedangkan yang kita tahu mafailu Nah kalau kita hanya berporos di huruf mimnya mafailu nanti kalau kita dapat tasabihu kita enggak menganggapnya sebagai jamak taksir Jelas itu yang maksud ana gitu. Jadi diperhatikan sigo muntahal jumuk itu lafadznya nanti bisa mafaailu, mafaailu atau afailu atau tafailu. Afailu tadi lafadznya afdalu menjadi afadhilu. Ya, afadhil Paham? Kemudian Tafa'ilu Seperti tasbihatun Menjadi tasabihu Ini juga lafad dari Si Gautu Muntahal Jumur sigo muntahal jumu. Ya, yang penting wazannya itu berbunyinya kurang lebih mafailu sama mafailu. Kalian jangan poroskan di huruf mimnya gitu. Lihat, terserah mau huruf pertamanya alif seperti afadhilu afailu huruf pertamanya alif ya, bukan huruf mim gitu. Tetap dihukumi sigo muntahal jumu. Atau huruf pertamanya ta. Seperti tafailu Bukan mafa'ilu, tapi tafa'ilu. Contohnya seperti tasbihatun menjadi tasabihu. Ini juga namanya sigo muntahal jumu. Meskipun tidak berbentuk huruf mim di huruf pertama. pertamanya. Ini kan sigo muntahal jumu. Kita kategorikan masuk dalam kategori mamnu minashorfi ya. Sehingga dia tidak boleh ditan ditanwin. ditulis tulhaku at-ta'u al-marbutatu Ya Tulhaqu at-ta'u al-marbutatu ba'dha au muntahal jumu Jadi tulhaku at-ta'u al-marbutatu ba'dha Awzani muntahal jumuh. Fala yakunu mamnu'an minas sorfi. Fala yakunu mamnu'an minas sorfi. Ada ulangi. Tulhaku atau al marbutotu. Ba'adha awzani muntahal jumuhi. Fala yakunu mamnu'an minas sorfi. Ada tak eh, ta marbuto itu melekat pada sebagian wazan sigo muntahal jumu. Ya. Tak marbuto itu melekat pada sebagian wazan dari mam, sigo muntahal jumu. Falah yakunu mamnu'an minas orfi. Kalau melekat tak marbuto tadi, sigo muntahal jumu yakunu nanti isimnya kembali ke muntahal jumu maka mamnu eh, apa maka sigo muntahal jumuh tadi tidak menjadi mamnu minas lagi meskipun wazannya mafailu atau Mafa'ilu. contoh magribiyun ya magribiyun sigo muntahal jumuh nya nanti magharibatun Ya, magharibatun mafailun tapi memakai tak marbuto ya. Menjadi magharibatun. Bukan dibaca magharibatu tapi magharibatun dengan tanwin. Jadi kalau ada sebagian wazan dari sigo muntahal Jumu kemasukan tak marbuto maka sigo muntahal jumuh itu tidak lagi masuk kategori mamnu minasorfi. Paham? Kalau jamat taksir, tetap jamat taksir. Tapi tidak masuk lagi kategori mamnu minasorfi. Contoh lagi. Zindikun. ya Zindikun. Pakai kof. Zindikun menjadi Zana dikotun. Ya. Zindikun menjadi Zana dikotun. Mafailatun. Aslinya, Mafailun. Sigo muntahal, jumu. Tapi, karena sudah melekat tak marbuto pada akhirnya, dia tidak lagi menjadi mamnu menas sorfi. Zana dikoh, orang-orang zindik. Kaum zindik. Tapi tidak dikatakan lagi mamnu minas sorfi. Jadi ada sebagian wazan dari sigo muntahal jumu Dia itu bisa kemasukan tak marbuto. Melekat tak marbuto pada huruf terakhirnya. Tapi kalau sudah kemasukan tak marbuto. Hukum mamnu minas sorfinya batal. Dia tetap jama taksir. Tapi tidak masuk kategori mamnu minas sorfi. Sehingga kalau kita baca. Zana dikotun Bukan zana dikotun Hukum misalkan ada yang beralasan Tapi ini wazan sigo muntahal jumu Hanya dikasih tak marbuto saja Ringkasannya Hukum sigo muntahal jumunya mamnu minasorfinya Batal Kalau sigo muntahal jumunya tetap jamak dia ya. Paham? Tapi Apakah masuk kategori mamnu minasorfi Jawabannya ti tidak karena tidak semua jamak taksir itu harus masuk mamnu minash sharf enggak harus itu mamnu minash ya karena kita beralasan zana diko itu ikut wazan mafailu hanya bedanya ini ada ta marbutonya saja sehingga kalau dibaca nanti zana diqatu ditanwin eh tidak ditanwin karena dianggap mamnu minash sharf tidak hukum mamnu minash sharfnya batal Apakah hukum jamaknya batal? Enggak. Hukum jamak enggak batal, yang batal hanya hukum mamnu minasor minnasor saja Karena tidak harus setiap jamak taksir harus mamnu minasor itu enggak harus. Tidak ada pertanyaan ya? Ana cukupkan dulu. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta Setakat firuqah waktu